Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas kelanjutan dari jihad yaitu jihad melawan nafsu jihad melawan nafsu diri sendiri sebelumnya seperti biasa saya akan selalu mengajak untuk ngopi dulu para sedulur ngopi dulu Pak Saudara ngopi, ngobrol perihal Islam ah, nikmat hidup ini harus dinikmati dengan rasa karena yang suka usil itu adalah pikiran pikiran yang selalu merasa benar akhirnya suka usil sama orang kalau kita menikmati dengan rasa Orang mau begini, mau begitu Ya silahkan saja Karena apa yang diperbuat Orang tersebut akan kembali kepada dirinya nah, Kembali ke topik bahwa Jihad itu Yang paling besar adalah Bukan memerangi orang lain Bukan membunuh orang lain Bukan menaklukkan Orang lain, jihad yang paling besar itu adalah menaklukkan nafsunya sendiri. Ini dilakukan, dikatakan oleh Nabi ketika setelah perang badar, perang paling besar dalam umat Islam, dan perang terakhir, setelah itu tidak boleh ada perang fisik. Katanya Muhammad, jihad yang paling besar adalah jihadun nafas. Jihad melawan nafsu-nafsu kita sendiri. Ada empat unsur nafsu di dalam diri kita yaitu Nafsu Amaroh Nafsu Lawamah Nafsu Sufiah Dan Nafsu Mutma'ina Jadi jihad itu adalah melawan empat unsur nafsu yang ada dalam diri kita sendiri Apa itu unsur nafsu Lawamah? Nafsu Lawamah adalah nafsu paling rendah Nafsu lawama adalah nafsu kebendaan, nafsu benda, nafsu material. Jika perasaan diri kita, rasa diri kita masih sedih ketika nggak punya uang sedih, kuyu gitu, nggak ada duit, nggak ada kerjaan, kuyu. Artinya hidup kita masih bertuhan kepada Allah, bukan lagi kepada Allah. Memang bertuhan kepada Allah, benda pun, tapi bertuhan kepada Aullahnya itu adalah benda. Memang Allah meliputi di dalam benda sekalipun. Tapi Allahnya itu bukanlah Allah yang sejati tapi masih Allah benda. Allahnya itu masih berhala. Ini yang disebut togut. Tapi ketika dapat duit, oh dia senang gembira, Allah wow, dia dapat duit. Terus juga ketika melihat orang yang berduit Wih bos Juragan Wah oh, dihormati Wah oh, dia mau banyak duitnya oh, Kaya nih saya Sayangnya dia karena dia kaya Karena banyak duit Ketika orang sama orang yang banyak duit Perlakuannya uh, Lama Tapi sama orang yang susah Nah cip. Masih kamu Bukan teman saya Bahkan saudara sendiri pun tidak diakui Karena miskin Berarti Tuhan kamu masih Benda Berarti Tuhan kamu masih harta tanpa sadar sikap-sikap seperti itu adalah sikap orang yang masih bertuhan kepada berhala masih memuja benda. Yang kedua, nafsu di atasnya lagi naik, nafsu lawama yaitu nafsu tumbuhan. Nafsu tumbuhan ini mengakar akarnya terus ke bawah mencari makanan nggak peduli ada batu ada apa terus diterobos untuk mencari air dan batangnya naik ke atas mau apa menyebar menyebarkan batang cabang-cabang ini adalah nafsu yang dari tadi masih memuja, de, memuja benda ini akan naik sedikit ke atas dia lebih kepada memperbaiki diri karena lawamah itu artinya mencelak baik mencelak diri ataupun mencelak orang lain tapi lebih levelnya lebih di atas benda Namun masih suka mencela Oh mah begini ya, oh siapa begitu ya Wah dia kaya saya harus ikutan Nah akhirnya dia mengalahkan segera cara Kan lihat saja Coba kalau makanan jagung misalnya sama cabai Berdekatan itu saling berebutan makanan Saling membunuh itu Sebetulnya tumbuhan itu kayak diem Tapi saling sebetulnya saling memangsa itu saling. hanya ada yang gak memperhatikan kami misalnya dua tumbuhan ditanam dalam satu pohon yang sama ada ditanam di tanah yang sama tapi berbeda unsur itu sebetulnya saling mengalahkan yang paling kuat deh yang akan lebih berkuasa nah itu ternyata ke bawah dia meraih banyak keuntungan ini terus membuka cabang-cabang ketika usahanya naik ke atas ketika usahanya naik dia membuka cabang banyak cabang supaya banyak menghasilkan buah ini seperti orang yang sudah mulai berpikir. Orang yang tadinya cuman kerja sekarang dia membangun sebuah usaha. Jadilah nafsu lawama namun ketika di dalam nafsu lawama ini ada yang ego. Oh, masih suka, oh, hmm, kamu begini harus begitu, begitu. Oh, ngatur-ngatur orang. Mencola Oh, saya baik nih. Oh, sih, toh begini sih nah, Ketika masih ada sifat-sifat seperti itu, itu adalah masih bertuhan kepada tumbuhan masih di nafsu lawama naik lagi ke atas sedikit di nafsu sufiah ini yang paling garang nafsu sufiah adalah nafsu hewan hewan sifatnya adalah ingin berkuasa Lihat saja harimau Lihat saja singa dia ingin jadi raja hutan ingin diaung diakui gaungannya ingin didengar Omongannya ingin didengar wow, wow. Hewan kan gitu, saling berebut mangsa Saling memakan dengan hewan lain Misalnya harimau, dia berkelompok Makanya yang berkelompok itu sebetulnya hewan Itu berkelompoknya sama itu hewan Nggak mungkin singa berkelompok dengan serigala Ya singa dengan singa Serigala dengan serigala Terus monyet dengan monyet Saya belum pernah melihat misalnya Kawa, uh, serigala berkawan dengan uh, misalnya monyet gitu atau serigala berkawan dengan uh, misalnya kambing ya atau uh, atau harimau berkawan dengan monyet nggak karena harimau harimau serigala tetap serigala dengan kumpulannya mereka berkelompok jadi jangan pernah bangga ketika oh saya kelompok jemaah ini saya kelompok ini saya kelompok itu ini kayak hewan Karena hewan juga berkelompok Hewan juga membangun komunitas Tapi komunitasnya Sesuai dengan habitatnya Ini bukan belum manusia Ketika merasa bangga Saya memiliki komunitas, saya memiliki kelompok Kelompok si A, kelompok si B lah, Itu masih hewan Hewan juga berkelompok, hewan juga berkomunitas Hewan juga bergerombol. Saya gak pernah melihat Babi Sendirian, babi itu selalu aja bersama kelompoknya Begitupun harimau, harimau itu pasti bersama kelompoknya singa pun pasti bersama kelompoknya Karena dengan kelompok itu dia merasa akan menjadi lebih kuat Berkelompok, itu bukan habitat manusia Itu habitat hewan Dan saling mengalahkan dia yang paling raja Aku harus jadi penguasa, aku harus jadi presiden Itu bukan manusia, itu masih nafsu Ambisi dari hewan Ketika ada rasa di dalam diri kita yang memiliki sifat itu, maka dipastikan dia belum menjadi manusia. Tapi masih ada sifat-sifat hewan. Masih ada sifat-sifat binatang di dalam dirinya. Sehingga sumpah-sumpah rapahnya pun binatang. Anjing lu tolo, goblok, kampret, cebong. ya Semuanya satu sumpah-sumpah rapahnya, sumpah-sumpah rapah Kenapa? Karena habitat di dalam rasa dirinya masih binatang. Karena rasa dirinya masih di nafsu hewan. Inilah nafsu Sufia berkuasa. Ini kejadian yang sekarang terjadi di pemilu ini. Orang-orang berada di dalam nafsu-nafsu hewan. Nah, ketika orang memiliki kesadaran yang lebih naik ke atasnya yaitu nafsu mutla ini. Nafsu yang lebih tenang Sebetulnya belum jiwa yang tenang, karena di situ nya juga nafsu mutmainah. Tapi anehnya kok kenapa di kitab diartikan ya ayat Tuhan nafsu mutmainah rji ila rodiqi rodiatan mar padulil jannah. Tapi kenapa nafsu mutmainah ini di terjemahannya malah jiwa-jiwa yang tenang ya bukan jiwa belum jiwa, ini masih nafsu. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah nafsu. Cuma nafsunya sudah lebih tenang Nafsunya sudah menjadi nafsu Yang lebih tinggi Ini baru disebut jelma Kalau istilah Sunda Kalau istilah Indonesia adalah orang Tapi orang belum manusia Orang, orang-orangan Orang-orangan sawah Orang masih dimanfaatkan Kadang-kadang sama orang Sama orang lain gitu Makanya hei-hei orang beriman Hei orang-orang yang beriman Orang, orang itu belum tentu manusia, tapi kalau manusia udah lebih tinggi, tapi kalau orang masih e, di bawahnya, orang itu istilah jelma, jelma itu masih jelmaan, jelmaan dari nafsu, jelma, orang sudah menyebutnya jelma, dan bahasa Indonesia disebutnya orang. Ini udah tingkatan orang, bidaya orang. Nah, daya orang ini adalah sudah lebih bijak sudah bisa meng men men men men manage nafsu nafsu benda tumbuhan hewan dia sudah benda sudah tercukupi hidupnya sudah tenang punya jabatan sudah enak itu sudah tercapai semua nafsu keinginan ambisi nafsu ini tiga ambisi tiga nafsu rendah ini dia sudah tenang dia akhirnya bijak tapi kebijakannya ketika ingin dianggap bijak masih berbuat baik tapi baiknya masih ada rasa ingin dianggap baik ini sebetulnya belum menjadi manusia. Dia masih di orang. Dia baik. Dia benar tapi baik dan benarnya masih ingin diakui baik dan benar. Ini masih nafsu. Ini masih nafsu. Tapi nafsunya sudah lebih baik. Nafsu orang. Nafsu jasmani. Inilah nafsu mutmainnah, nafsu yang sudah tenang. Nah, kemungkinan orang yang berada di nafsu mutmainnah ini akan lebih mudah kepada yang disebut jannah dan jannah ini adalah ruhani spiritual makanya spiritual berbeda dengan agama religi kalau religi masih di tingkatan empat religi kalau spiritual itu sudah melintas dari religi makanya disebut spiritual doesn't come from religion it's come from our soul spiritual bukan berasal dari agama tapi ia berasal dari jiwa spiritual doesn't come from religion it's come from our soul jadi spiritual itu bukan dasar, datangnya bukan dari agama, bukan dari hafalan. Tapi datangnya dari jiwa. Nah di sini sudah lepas dari yang namanya ahli kitab. Kalau di empat daya ini pasti ada kitab. Makanya kenapa menutupi? Orang ketika merasa bahwa kitab ini adalah kebenaran dari Tuhan. Kata-kata Tuhan. Ini ada yang mengklaim. Saya lucu dulu, ini pengalaman saya dulu ketika datang ke satu pesantren di Tasik. Kamu percaya kitab Al-Qur'an. Ya, saya percaya kan dulu saya juga karena suka ngaji, saya juga pesantren. Kita di sini. Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Kata-kata Allah kan? Ya kata-kata Allah. Saya justru saya mau nanya, saya pro prodor aja. Itu kalau Qur'an kalamullah, kalamullah itu artinya apa? Kata-kata al Allah. Loh berarti Allah yang ngomong kepada manusia melalui Al-Qur'an. Iya benar. Kata Kyai saya mau nanya Pak Ustaz Kalau itu kata-kata Allah Yang ngomong kepada manusia Saya ingin nanya Apa artinya Ihdina sirotol mustakin Pak Ustaz diam Terus jawab Tunjuki kami ke jalan yang lurus Nah ini gimana Pak Ustaz Saya gak ngerti Katanya Allah ngomong Al-Quran Al Berarti kan kata-kata Allah Kalamuloh Allah ngomong, itu kan berarti kata-kata Allah Ya nah, kenapa Allah ngomongnya tunjuki kami ke jalan yang lurus Oh berarti Allah tersesat dong Pak Ustadz, begitu. Sampai, sampai minta petunjuk sama manusia Wah wow, keringetan itu Pak Ustadz Enggak <tuh> bisa menjawab Iya eh, juga ya Makanya Pak Ustadz jangan terlalu mengklaim Siapa tahu ternyata Justru Pak Ustadz belum Tuhan kan Allah belum ketemu sama Allahnya, baru tahu, baru tahu nggak kenal. Masa kita benar, Nabi Muhammad aja nggak pernah nulis kitab, kok? Baik sesudah atau sebelum dia meninggal, sebelum sebelum lahir, bahkan sesudah wapat, dia tidak pernah menulis, kurang. Dia tidak pernah nulis kitab. Nah sekarang diklaim kitab itu sebagai kalamullah, kata-kata Allah. Ya saya cuma pengen minta penjelasan. Isdinasi rotol mustahkin tunjuki kami ke jalan lurus. Masalah Allah ngomong begitu sama manusia, kan itu mah manusia. Kata-kata manusia bukan kata-kata Allah, kata-kata manusia yang memohon petunjuk kepada Allah. Jadi Allah nggak pernah menulis dari mana? dan sejak kapan Allah menulis? Memangnya Allah punya tangan menulis Itu kan tulisan manusia dibuat sama manusia kayaknya jangan terlalu percaya sama yang ditulis apa yang disampaikan Rasul mungkin beda dengan apa yang ditulis kaca kayak gini aja hal sepele saya pernah membuat pertanyaan kenapa ular nggak di nggak di nggak di apa nggak dikasih kaki wah itu kebetulan ada murid muridnya dua tuh ada peng, apa apa ada teman-temannya yang satu bilang kenapa ular nggak dikasih kaki yang itu bilang lo kalau dikasih kaki kayak kadal dong katanya satu lagi jawab, kalau dikasih kaki mana naga, rajanya ular. Pausannya sendiri gimana, kata Teteh? Kenapa ular nggak dikasih kaki? Kata Paustad, wa ulohu alam, sudah dari sananya. nanya, lah banyak kan jawaban alih itu kayak gitu. Wa alam, kembali kepada Allah, kebenaran hanya milik Allah. Padahal gampang sebetulnya. Kenapa ular nggak dikasih kaki, kata Teteh? Karena kalau dikasih kaki pasti ngihit. Ya coba saya sendiri sama Paustad, kata Teteh. Ada ular lewat kasih kaki Pak Ustadz Coba, pasti digigit kan dipatuh. Ya kan? Nah, makanya kalau ada ular jangan dikasih kaki, dikasih tangan juga digigit ya. Apalagi kasih kepala, digigit pasti. Nah, ini artinya apa yang disampaikan Proso zaman dulu, belum tentu. Isinya, esensinya, sama seperti apa yang dituliskan oleh sahabatnya setelah rusuh wafat. Jadi saya bukan berarti menyalahkan Al-Quran Ya silakan aja bagi mereka yang masih masih menyembah Al-Quran sebagai kitab Artinya secara, secara tidak salah Tuhan itu adalah kitab Bukan Allah Tuhannya itu kitab, bukan Allah Makanya disebutkan ahli kitab Di Qurannya sendiri padahal kaparu. Ahli kitab Bukan saya Allah yang mencerah kitabnya Ngapain juga saya percaya sama kitab hmm? Kitabnya Terus di ayatnya, bunuhlah orang-orang kafir itu lah. Nabi Muhammad nggak pernah mencetakan, kenapa mencetakan untuk bungula? Bahkan ketika Nabi Muhammad berjalan ke masjid, terus ada Umar dan Ali lagi baca Taurat, Nabi Muhammad langsung tegas, hei, Taurat dibuat oleh siapa? Oleh Musa katanya dulu cuman, bukan, dia dibuat oleh manusia. Setelah nabi-nya wafat, terus ada ada Abu Bakar lagi baca Injil, di mana kan cuman Rasul, hei, Abu Bakar. Taukah siapa yang buat Injil? Nabi Isa Wah bukan Sahabat-sahabatnya Nabi Isa Setelah Nabi Isa wala Kenapa kamu masih membaca itu? Sedangkan saya ada bersama kalian dimarahin itu Abu Bakar, Usman, Ali Ketika sedang baca Quran di Masjid, eh ketika sedang Belum ada Quran, waktu itu belum ada kitab Quran Injil, Taurat, dan Jabur Oh ini kan buat belajar untuk represi selanjutnya tapi tanpa sadar kalian bukan mentuhankan Allah, tapi mentuhankan kitab. Karena waktu itu belum ada Quran. Terus sekarang Quran dibuat, ya sama aja kitab. ya kan? Oh, so, kalau percaya Quran bukan lagi kitab, kita kitabnya Yahudi dan Assyri. Karena waktu itu belum ditulis kitab. Coba kalau waktu itu udah ada kitabnya, maka disebut juga. Dimarahin juga pasti. Karena apa? Karena saya tidak sadar orang akhirnya bukan bertuhan kepada Allah, tapi bertuhan kepada kitab. Ini yang harus dipahami, ini yang harus di Yaitu melawan nafsu sendiri. Karena paling susah itu melawan nafsu loh. Kita udah cinta, pikiran kita udah merasa benar bahwa apa yang ditulis Quran itu adalah kata-kata Allah. Ini ketika dilepas, ingin dilepas itu susah. Padahal yang menghalangi rasa diri Untuk bertemu dengan kekuasaan Allah Itu adalah pikiran hati dan nafsu Dan melepas pikiran hati dan nafsu Itu seperti mau mati Karena kecintaan kita Udah lekat. Karena kita udah sangat cinta Kepada kitab-kitab itu Bahkan kitab itu dijadikan Tuhan Ini lucu seperti misalnya Itu kan Quran itu padahal petunjuk Kitab itu petunjuk Tarahlah saya di Sukabumi misalnya di Cibadak Saya di Terminal Cibadak di situ ada petunjuk 250 km menuju Jakarta petunjuk apakah di situnya di petunjuknya atau di sananya Jakarta itu ketika saya turun di terminal Cibadak, ya bukan di Cibadatnya tapi di sana 250 km terus diwired misalnya 150 km Ya Allah 250 km menuju Jakarta. Ya Allah 250 km menuju Jakarta. Ya Allah 250 km menuju Jakarta. Aul. Uh, uh. Ya Allah 250 km. Uh. Dulong mulan terus nyampe enggak ke Jakarta? Kagak nyampe. Makanya saya lucu ini. Ya Allah, lolololo uh. 250 meter menuju Jakarta. Aulahu uh. Allahu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Kok kurang cuma di diberikan kok cuma kurang cuma dikata-kata bukan dikata-kata kata rosul diperbuat dilakukan Bismillahirrahmanirrahim bukan diberikan diperbuat dalam kegiatan sehari-hari kita yang merasa lelah dan asyik sama orang ada nenek yang ngejatuh dibantuin ada ibu lagi kesusahan kita bantuin ya? ada orang yang butuh pertolongan kita tolong Iya kan Jangan berapatis kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Inilah bismillahirohmanirohim bukan diucapkan, bukan diwiridkan. Kalau diwiridkan malah justru kita jadi dosa. Loh kok kok tertunjuk 250 meter kilometer menuju Jakarta cuma di cuman diulang-ulang, cuma diwirid 250 kilometer menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta, tapi dianya tetap masih diam di Cibadak. Nyampenya tuh ke Jakartanya. Ya kagak. Ini nih yang jadi permasalahannya. Quran adalah petunjuk tapi dia malah menyembah petunjuknya. Dia malah memuja petunjuknya bahkan merapalkan jadi diri sendiri. Quran bukan untuk diwirig, Quran untuk dilaksanakan, untuk diperbuat. Bahkan dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan, "Kaum romatan anta ulul mertaapan." Besar kebencian Allah itu bagi orang yang berkata-kata mengucap mucap tapi tidak melaksanakan dalam perbuatannya. Inilah jihad melawan nafsu sendiri Jihad yang paling besar adalah melepas keyakinan Melepas pikiran, hati dan nafsu Dan diserahkan kepada Allah Semoga kita termasuk orang yang islam kepada Allah Yaitu berserah diri kepada Allah Inna dina ing daulohil islam Sesungguhnya jiwa yang diterima kepada Allah adalah Berserah diri inna bina, inda Allah inna lillahi wa inna ilahi roji un. dan karena semua jiwa kita semuanya akan kembali kepada Allah semoga video yang kali ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas kesetaraannya untuk menonton channel video saya dan tetap di channel saya subscribe like, e, nyalakan loncengnya dan like terima kasih Atas dukungannya Semoga menjadi berkah Semoga menjadi hidayah Bagi saya dan bagi kita semua Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh